Selamat pagi Pak FM Ya selamat、Pak. Ya silahkan Pak Bangun Ya jadi memang Kalau kita lihat Ya ini kan yang nulis、uh, BPK ya Saya bukan, saya gak pakai negeri Saya b u r a s w a s t a Tapi saya lihat BPK itu juga sama Kalau dia meriksa Dia juga m e s t i di c i s u g u h i sesuatu terus kalau dia keluar daerah juga dia harus dikasih ongkos lah minimal nah ini bagaimana dari mana itu、hmm, misalkan instansi lain yang diperiksa sama dia itu uangnya dari mana jadi makanya udah rumit nah kelihatannya memang karena dia jujur ngomong kejahatan p e k a r a a n negeri itu kurang ya mau gak mau dia ya seperti tiket segala macam 50 itu memang karena kan mereka ada s a tahun u t bisa berpergi berapa kali yang pekerja biasa loh nah ini mungkin tambahan-tambahan mereka dari situ karena ya bayangin aja kalau g a j i y a cuma dua juta ya dia tinggal di ya, ya memang susah tapi menurut saya memang kembali lagi harus ada aturan yang Betul-betul bila perlu itu Ya Tiketnya disediain Hotelnya udah disediain、uh, Nanti Rimbesnya ke Misalkan ke instansi Tersebut gitu Terima kasih t a Rios, selamat pagi Tarih, Bu. s i l a m a t pagi, Bu Iya, jelas、uh, Saya ingin ntar, Bu Untuk kontrolnya Jadi mungkin、uh, uh, Perjalanan di NAS Ya, khususnya terkait dengan k u n d i n g a n k u n d i n a n itu Itu kalau memungkinkan ada、e, Dipublikasikan lah Di web、e, kementerian k a s a l k a ya ada p r o g r a m i n i Itu j u n i a petapa t i g a nanti、e, secara n g a n g a t u ada kontrol masyarakat t i g a akan b e i h a t i h a t i Dan penggunaan dadanya Kita jemping kira-kira jem, jem, jem. Terima kasih Pak Andri Ya maaf s i h l ya Ya dalam hal ini ya t e p a r t e m e n mana yang paling banyak dirugikan よかった。 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私でちは、私たちは、私でちは、私たちは、私たちは、私たち a 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち n 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち、私たち、私たち、私たち、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私 Nah, yang paling penting kayaknya nomor satu kalau mau membersihkan ruangan sapunya harus bersih ini sapunya kotor semua dari atas sampai bawah kotor semua jadi yaitu kunci adalah satu penindakan tegas dan sapunya dibersihkan dulu baru bisa ruangannya bersih terima kasih、Selamat、pagi Ibu Teresa t a g i Mbak silahkan komentarnya Iya,、e, mengenai apa namanya hotel f i k t i f ataupun penerbangan f i k t i f mungkin saya bisa kasih opini、e, perusahaan atau instansi yang berkaitan untuk mengirimkan、e, stafnya bisa bekerja sama dengan hotel tertentu atau、e, penerbangan tertentu. Jadi hanya dengan memakai hotel yang sudah dituju oleh instansi lah karyawan boleh menginap di hotel. バイトです。 エフォーネ。カーウィンピックピンチャーディバワーカーナテフィナソマンユーグライトラムキネス。ディランソリスントマラフ a ーカーアーフィーイン。ディトゥバニャランディラフォーカー e オレアタタンアタサンライカーネスインカタニスダディアらンチェス。ディバワンパランカーフォンデリーサイエン Jadi ini kebanyakan yang nyolong, yang malingin, yang besar-besaran ya di atasnya. Kalau di bawah ya ha, cuma ceperan-ceperan aja. Sebenarnya gampang dikontrol sih kalau saya, kalau bagi saya pribadi ya. Karena kalau di tiket bawah nggak mungkin dia bisa melakukan hal-hal seperti ini. Ini kan memerlukan satu kecanggihan ya untuk kerjasama dengan hotel, dengan tiket pesawat, itu apa namanya, biro penerbangan, segala m a c a m y a kan? Itu aja, ya, m a kasih. Baik, terima kasih Pak Gilbert. Pak Dwi, s i l a k a n Saya Pak Riki Halo dengan Pak Riki s i l a k a n Pak r e k i Sebenarnya kontrolnya bisa ya Tapi banyak keperluan ya Seperti acara-acara tertentu Itu tidak bisa biayai Karena tidak ada posnya Seperti hari-hari raya dari kemerdekaan Dan hari-hari tertentu itu posnya tidak ada Jadi terpaksa mereka melakukan perjalanan d i n a e s t i s i Jadi harus jelas lah di mata anggaran Dari tiap-tiap anggaran itu Supaya lebih jelas バイクのバイク Perjalanan dina, s d i jalan, tapi dia memang dari biaya hotel maupun biaya dari、uh, transportasinya itu buk, a l a u yang spektif p e r j a l a n a n dina, sebenarnya dikatakan、uh, penelpon sebelumnya bahwa itu biasanya dilakukan oleh bus-busnya, tapi kalau yang cepatnya dia m e m a a g dari biaya tiketnya yang tadi n g a b e l i n sama seribu y a kemudian dia menambahin menjadi satu juta, itu memang ada lah dari b e r b a g a i b a g a n yang bawah. Nah, solusinya ini sebenarnya dari pimpinan itu. Kalau dia bisa memberikan contoh p e m a d a n gitu, dan tegas diberikan sanksi kepada anak buahnya, itu a d a a h seksik yang s e l a n j u t n y a itu juga harus ada kontrol dari k e n d a r a bahwa ini kalau tiket yang palsu, ataupun boarding yang palsu, itu k e l i h a t a n s o l i s sebenarnya. Jadi kalau c o n t r o l n y a itu jalan, jatuh, kita j a l a j a l a n バイクの話にパウマッパンジャーフィーバンギー。いい バイクティブスうアハウス、ハウ